Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa al salatu wassalamu ala rasulina al-karim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbis rahliya sadri Wa yasirli amri Wa khlal'upika min lisani Yafqahu qawri ya, Hadirin rahimahumullah Di pagi hari ini kita InsyaAllah Akan membahas ayat enam tujuh, insya Allah sampai ayat 81 ya akan banyak insya Allah ayat yang dibahas itu, ada pembahasannya sedikit ya, e, sebenarnya panjang-panjang itu kelihatannya dari awal-awal, tapi kesannya itu e, ya apa sangat proporsional insya ya, e, baik kita saya berkata terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qala musari qawmihin تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لأنهار صفراء فاقع لونها تصنى ظلين قالوا ادع لنا ربك يبير لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء تدون قال إنه يقول إنها فقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلبة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قال موسى لقومه dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Innallaha ya'muruukum an tadbahu baqarah Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk Menyembeli sapi Qalu atattakhiduna huzaa mereka berkata apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olok qan qala a'udzu billahi an akuna Musa berkata aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari aku menjadi bagian dari orang-orang yang jahil. Kalau nakulana robah kayubayilana mahia, mereka berkata kalau begitu, perdoalah untuk kami kepada Tuhan engkau, agar Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrul awanun Musa berkata Allah berfirman sapi itu adalah sapi yang tidak juga tua tidak tua tidak terlalu muda tetapi pertengahan di antara muda dan tua faf'alu ma tukmarul maka lakukanlah apa yang kalian telah diperintahkan Qulun 'alana rabbaka yubayyin lana launuha Mereka berkata Berdoalah kepada rabb engkau kepada Tuhan engkau untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warna dari sapi itu Qala innahu yaqulu innaha baqratun safra'un faqi'ul launuha tasurru naufirin Nabi Musa berkata Allah berfirman sapi itu warnanya adalah kuning ya fa faqiu lawnuha kuningnya itu sangat kuat ya, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya begitu bahagia gembira Kaululaulana Robba kayubayyilna mahiyya. Mereka berkata berdoalah untuk kami kepada Robung kau agar ia menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Inna baqrotashabahalina karena sapi itu agak sulit kami tangkap. Ya ciri-ciri seperti itu. Wa inna insya'allahu la muhtadun Insya'allahu Kami termasuk orang-orang yang mendapatkan Hidayah Qala innahu yakulu Innaha baqaratun Ia berkata Allah berfirman Sapi itu adalah Zaladzalulun Yang tidak Terhinakan Tidak dipekerjakan Tuthirul arda ya. Baik untuk apa me, membajak eh, tanah wala taskil harsa tidak dipakai untuk eh, apa me, menyiram tanaman musallamatun la itu bersih ya, sehat dan tidak ada cacat sedikit pun qul anajta bil mereka berkata, ah oh, sekarang engkau telah datang dengan kebenaran pada bahuha wamaka duyafalun. Mereka kemudian menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Dihadirnul Hayyumukumullah. Lima ayat ini, ya bercerita tentang satu kasus dengan dua penggal kisah ya. <tuh> Sepenggal kisah bercerita tentang bani Israel yang terbunuh, ya, bani Israel yang terbunuh dan kemudian mereka mencari siapa yang membunuhnya itu dan kemudian Sampai pada Kesimpulan bahwa Yang harus dilakukan adalah menyembelih seekor Sapi ya. Yang kedua adalah Kisah tentang Upaya-upaya Bani Israel untuk keluar Dari perintah itu Dengan berkelit Banyak ngeles ya. Sehingga pada akhirnya sikap itu membuat mereka menjadi sulit itu, ya. nah, itu yang kedua. Ya. Baik. Kisatu maktul bani Israila wal baqarat. Kisah terbunuhnya Bani Israel dan seekor sapi. Yaqulu Ta'ala Allah berfirman, "Wa dzkurū" Dan ingatlah, ya bani Israel, wahai bani Israel. Nikmati alaikum nikmatku atas kalian. Fi khairil adatilakum dalam membuat atau dalam menghadirkan kejadian yang luar biasa untuk kalian pisah nilbakoroti berkenaan dengan seekor sapi. wa bayanil qatili man Dan penjelasan tentang pembunuh, siapa pembunuh itu dan mengapa ia membunuhnya. Wa ihya'il dan menghidupkan kembali orang yang sudah terbunuh wa nafsihi 'alama mal qatalahu minhum dan penyebutannya tentang orang yang telah membunuhnya diantara mereka. Rau ibn Abi Hatim an Ubaidillah an Ubaidah as-Sanmani ibn Abi Hatim meringatkan dari Ubaidah as salmani kala ia berkata karena rojulun min bani Israel akhiman seorang laki-laki dari bani Israel itu dia mandul la yulad lahu dia tidak punya anak dia tidak melahirkan Wakana kana lahu malun katsirun dia punya harta banyak sekali Wakana kana ibnu akhihi warithuhu karena itu yang akan menjadi ahli warisnya adalah anak dari saudaranya keponakannya ya pak khadahu Maka anak dari saudaranya itu kemudian membunuhnya, kemudian membawanya di malam hari, kemudian dia meletakkan mayat itu di depan sebuah pintu, ya salah seorang dari bani Israel, kemudian di pagi hari, ya apa berkuar-kuar, ya tentang pembunuhan uh, apa keluarganya itu hatta tasallahu sampai mereka kemudian uh, apa bersenjata ya, akan terjadi uh, tawuran akan terjadi perkelahian ya wa raqaba ala ba'dinn satu sama lain saling menyerang yang lain faqala dawur ra'i minhum wannuhah. orang cerdas di antara mereka kemudian berkata Alamayaqtulu ba'dukum ba'dhan? Mengapa? Ya. Salah seorang di antara kalian saling membunuh yang lain, saling menyerang yang lain. Wahada Rasulullah fiikum, padahal ada utusan Allah di antara kalian. Fa'taw fa Musa alaihis salam. Mereka kemudian mendatangi Musa alaihis salam, fa dzakaru dzalika kemudian mereka menceritakan kasusnya kepada Musa, faqala. Kemudian Musa berkata, Inna allaha ya'murukum An tadbahu bakarah Qalu atat takhiduna Huzwa Qala a'udhu billahi an akuna Minal jahilin Terjemahannya tadi sudah Qala Falawlam ya'taridu ya, Ia mengatakan Andai saja mereka itu Tidak Berpaling La ajsaat anhum adna Bakaratin akan cukup bagi mereka itu ya. sapi apa saja, sapi yang bagaimana saja walakinahum syaddadu ya, tetapi mereka itu mempersulit diri mereka pasyaddada alaihim maka Allah mempersulit mereka hatan tahawu ilal baqaratillati umiru bi bidhabhihah Sampai kemudian berakhir dengan seekor unta, seekor sapi yang mereka diperintahkan untuk harus menyembelihnya. Pawajaduha Indarojulin lay salahu bakarotun goyroha. Maka mereka mendapatkan seekor sapi itu pada seorang laki-laki yang dia tidak punya sapi lain selain sapi itu. Fakallah maka ia berkata, wAllahu laa anku suha minmal ijala diha dahabat. Demi Allah saya tidak akan menjual, ya, kurang sesen pun, ya, dari sapi itu dipenuhi semuanya kulit sapi itu dipenuhi oleh emas. Pakahu rhuha bimal ijal diha Mereka kemudian membelinya dengan harga, ya, seberat atau sepenuh emas di dalam kulitnya itu pada bahruha mereka kemudian menyembelihnya paudorobu hubibah kemudian mereka memukulkannya dengan sebagian dari anggota badan apa uh, sapi itu yaitu apa uh, ekornya pakawama kemudian dia bangun pakawlu mereka berkata man kotalaka siapa yang telah membunuh engkau Fakohlah hada ya, yang mengatakan inilah orangnya Ibn Akhihi, ya, disambil menunjuk kepada uh, anak dari saudaranya, thumma mala ma'itan, ya, kemudian dia miring dan kemudian mati kembali. Palamio akimin malihi sya'an, palamio akomin malihi sya'an, ya, kemudian pembunuh itu tidak diberikan sesuatu apapun dari hartanya faram yuras qatilun ba'du maka seorang pembunuh tidak diwarisi setelahnya Warawahu rawahu ibnu jarir binahwin binahwin min dalika wallahu alam ibnu jarir juga meriwayatkan tentang riwayat seperti itu wallahu alam ya. jadi haditsunhu ma qaballah ini adalah kisah tentang baqarah ya yang uh, di atau menjadi judul dari surat Al-Baqarah ini dibayangkan ini uh, dari awal sampai ayat 66 ini kan tidak ada kata Baqarah ya judul dari surat ini diambil dari ya, ayat 67 ya dan ini menjadi satu uh, apa, pelajaran penting bahwa pengambilan nama dari sebuah atau penetapan makna atas sebuah surat itu didasarkan atas sebuah fenomena terbesar yang ada di dalamnya atau merupakan tema paling utama di dalamnya. Ya. Bakaroh bakoroh itu kira-kira sapi betina atau seekor sapi nah, kita biasanya menyebutnya adalah seekor sapi betina kenapa karena ada tak marboto tak marboto jadi dianggap tak marboto itu adalah uh, menunjukkan tentang perempuan itu betina itu nah akhir di sini ya, ini tidak menunjukkan laki-laki atau atau apa betina atau jantannya tetapi yang disuruh adalah seekornya itu, jadi yang disuruh adalah menyembeli seekor betina ya maka karena itu persoalan tentang apakah zakarun dan Musa ini tidak pernah diceritakan tidak pernah ditanyakan ya apa eee uh, yang kemudian menjadi apa pertanyaan mereka itu adalah bagaimana jawabannya adalah apa uh, tidak apa tidak lafaridun wala bikrun tidak tua tidak muda terus launya bagaimana warna kulitnya bagaimana gitu dan sebagainya. Nah. Baik, ya. Jadi ini adalah kisah tentang perkara yang sangat fenomenal terjadi di kalangan Bani Israel ketika seorang pembunuh ya kemudian mencari uh, tahu tentang siapa yang membunuhnya kemudian bertanya kepada seorang nabi tentang apa yang harus mereka perbuat dan yang harus mereka perbuat adalah dengan membawa dengan menyembelih seekor sapi ya inilah yang kemudian awal dari ngeyel mereka itu. Mengapa ngeyel? Ya. Kelihatannya ngeyel karena mereka tahu yang bertanya itu tahu, ya. Sadar betul bahwa dia tidak bermaksud untuk mencari apa eh, pelaku sesungguhnya karena pelaku sesungguhnya adalah dirinya. Itu. Sehingga karena itu maka banyak bertanya gitu. Tujuannya adalah supaya dia keluar dari pertanyaan itu, tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya ya Nah oke okay, jadi ini adalah ayat yang mengingatkan Bani Israel tentang salah satu nikmat Allah Subhanahu subhanahuwata'ala dalam bentuk kejadian yang luar biasa fi kharkila ada jadi seekor sapi dibunuh atau disembelih kemudian di apa di dipukulkan dan membuat orang yang meninggal dunia bangun kembali dan bisa berbicara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa, ya sesuatu yang luar biasa. Nah inilah luar biasa inilah yang kemudian diangkat, ya menjadi sebuah uh, kisah paling menarik di dalam uh, surat al-baqarah ini, gituan. Nah jadi pembunuh itu, ya kemudian ditunjukkan oleh apa oleh eh, apa oleh yang dibunuhnya ya dan secara tegas disebutkan bahwa dialah orang yang telah membunuhnya diriwayatkan dari apa dari Ibn Abi Hatim dari Ubaidah as-salmani dia menceritakan gitu jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israel itu dia akim akim itu artinya mandul jadi di kalangan Bani Israel itu itu kemandulan itu menjadi suatu yang biasa di dalam sejarah. Ya, karena itu maka kita uh, mengenal di dalam Al-Qur'an kisah tentang nabi uh, apa? Nabi uh, Zakaria misalnya, ya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sedemikian rupa lama tidak mendapatkan keturunan sampai pada akhirnya uh, rambut sudah beruban baru kemudian Allah mengasih keturunan bernama Yahya ya di kalangan misalnya atau misalnya apa Nabi Ibrahim alaih salam misalnya itu juga kan lama sekali tidak mendapatkan keturunan ya ketika menikah dengan apa Hajar dari Mesir baru Allah kemudian memberikan keturunan bernama Ismail dan setelah itu kemudian Allah ngasih keturunan dari Sarah yang istri dari ban Israel itu sendiri itu bernama Ishak. Nah, jadi dalam sejarah disebutkan ya bahwa tingkat fertilitas ban Israel itu memang sangat rendah itu sangat rendah dan karena itu maka kasus seperti yang dialami oleh Ibrahim oleh Zakaria Nabiullah alihim salam itu menjadi sesuatu yang sangat biasa di kalangan ban Israel ya sangat biasa di kalangan Benisroya Nah jadi kisah tentang Baqora ini ini adalah menunjukkan tentang sisi dari kesuburan yang dihadapi oleh Benisro itu dan itu sampai sekarang ya apalagi sekarang itu karena tingkat kemaksiatan ya hedonisme permissive yang kemudian membuat mereka melakukan apa yang ingin dilakukannya kan itu akan semakin mengurangi tingkat kesuburan itu, ya. dan itu hampir dialami oleh negara-negara yang abah materialistik itu hampir semuanya itu mengalami penurunan fertilitas. Ya. Dunia Islam semakin bertakwa ya semakin subur itu. Kaidahnya begitu, itu semakin orang soleh menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya semakin subur. Ya, semakin menjaga makan, semakin menjaga pergaulan, terus semakin subur. Dan karena itu mengapa misalnya yang selalu menjadi target ya, apa, penindasan Pak Israel terhadap Palestina itu adalah anak-anak dan ibu-ibu. Ya, tujuannya itu karena yang mereka takutkan itu kan generasi mudanya itu, ibu-ibu ya. yang kemudian melahirkan dengan demikian subur. Dulu pernah ada uh, seorang teman bertemu dengan uh, seorang Palestina waktu haji itu. Gitu. Dia nanya, kamu punya anak berapa? Dia bilang, saya punya anak dua. Dia bilang, dua. Dia bilang, emang Anda punya anak berapa? Dia bilang, saya baru punya anak dua belas. Dia mikir itu. Dia Oh mungkin karena kamu tidak punya musuh ya, gitu. Jadi, jadi, jadi, mungkin karena kamu tidak punya musuh ya, gitu. Jadi mereka itu kan merasa perlu banyak keturunan karena siapa yang akan memperjuangkan tanah airnya itu kecuali warganya sedikit, gitu. Artinya kan sangat terbatas misalnya gitu Setiap hal pembunuhan terjadi, kalau tidak melahirkan siapa yang akan? Nah itu pikiran sederhananya di situ gitu. Tapi kan luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi Israel itu fertilitasnya sangat rendah, Palestina sangat subur gitu. Palestina sangat subur. Nah, jadi saya ingin hanya ini dengan mengatakan bahwa ketika Israel itu tingkat kesuburannya itu sangat rendah, itu sebetulnya dalam sejarah itu bukan sesuatu yang jangka itu karena dari dulu itu ditambah itu apalagi itu karena apa karena uh, kemahsiatan gitu uh, gaya hidup dan lain-lain itu kan kemudian berpengaruh terhadap peningkatan atau pengurangan uh, tingkat kesuburan gitu. Nah jadi seorang Bani Israel itu dia tidak punya anak ya uh, tapi dia kaya raya kemudian keponakannya ya, yang dia yang akan menjadi ahli waris dari kekayaan yang dimilikinya itu nah ahli warisnya itu nunggu ini kapan ini itu uh, dia meninggal kok nggak meninggal-meninggal <guluh> Nah itulah yang kemudian membuat dia ya mengalami kemudian nekat untuk uh, apa membunuhnya ya. sehingga kemudian pada akhirnya dia itu dibunuh ya dia malam hari dibawa menghilangkan jejaknya di apa simpan di depan pintu seorang uh, bani Israel dan pagi hari dia kemudian mencari didapatinya di situ sampai kemudian akhirnya ya gaduh hampir terjadi uh, persengketaan dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian dilerai oleh seseorang yang disebut di sini sebut dengan orang yang cerdas kalian ribut-ribut gitu kalian punya nabi gitu kenapa harus berantem sendiri gitu. maka mereka kemudian mendatangi Nabi Musa as dan mereka kemudian menceritakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi hingga pada akhirnya turun ya perintah untuk uh, menyembeli seekor uh, sapi itu itu nah jadi seekor sapi itu ya ini ini kisah lain gitu walau alam sejak dahulu saya mendapatkan kisah ini menarik karena ini terkait dengan e, apa seorang yang soleh ya orang tua yang soleh kemudian miskin tidak punya sesuatu yang bisa diwariskan kepada anaknya kecuali anak e, sapi ya ketika dia sadar hidupnya tidak uh, lama lagi dia kemudian berpikir kepada siapa warisan satu-satunya yang paling berharga ini bisa dititipkan kalau dititipkan kepada uh, apa saudara-saudaranya itu bisa dimakan akhirnya kemudian dia tidak percaya kepada mereka dia kemudian melepas sapi itu ke hutan dan kemudian dia titipkan ya uh, kepada Allah saya menitipkan anak sapi itu untuk anak saya itu nah jadi ini adalah orang yang soleh menitipkan anaknya apa menitipkan sapi itu kepada Allah Subhanahu subhanahuwata'ala sehingga ketika anak yang menjadi ahli warisnya itu sudah beranjak dewasa Allah kemudian menghadirkan kembali sapi itu ya seperti yang telah dititipkan oleh bapaknya itu nah jadi sapi itu adalah kepemilikan dari seorang anak yang ketika ia mendapatkan ahli waris mendapatkan waris dari bapaknya yang dititipkan kepada Allah subhanahuwata'ala dan kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya anaknya itu nah jadi Allah subhanahuwata'ala seolah-olah telah merancang gitu bagaimana warisan yang tidak seberapa ini ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu menjadi suatu yang luar biasa ya ini sama dengan kisah tentang apa apa tentang Musa di dalam al surat al-kahfi ya ketika Nabi Musa mendirikan merepor apa merenovasi rumah yang sudah hampir ambruk itu kemudian apa hadir itu membawa ya, mengajaknya untuk merenovasi Musa kemudian selesai itu meminta agar hadir uh, meminta upah dan itulah yang kemudian terjadi diceritakan akhirnya bahwa melakukan itu karena di bawah rumah itu ada uh, peninggalan ya dari leluhur itu yang soleh untuk cucunya yang ketujuh itu dibayangkan ini jadi luar biasa. Menurut saya ini penting apa menjadi apa menjadi perhatian di sini bapak ibu, ibu semua ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga keturunan kita ketika kita memang mampu mendekatkan diri kepada Allah ya mungkin apa yang kita miliki itu tidak seberapa ya tapi dari apa yang tidak seberapa menurut kita ini, kan itu bisa kemudian diberdayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita ya. Ya. investasinya itu terlihat jelas di dalam kisah Al-Baqarah ini ya. anak sapi paling harganya berapa? sapi berapa di kita? sekitar 17 juta, 15 juta lah sekitar itu gitu kan. Tapi bayangkan ya, karena kesolehan anaknya itu, kesolehan orang tuanya itu dan juga demikian kesolehan anaknya itu. Pada akhirnya yang 15 juta ini ini kemudian dijual ya dengan emas seisi apa eh, se apa sebanyak yang bisa diwadahi oleh kulit sapi itu. Bayangkan saya tidak bisa membayangkan itu berapa itu kira-kira berapa kilo itu dia mengatakan saya tidak akan mengurangi sesen pun kecuali ini adalah penuh diisi oleh emas itu dan diturut karena tidak ada lagi gitu kan apa sapi yang sesuai dengan kriteria seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaih salam itu karena itu jadilah anak itu menjadi seorang yang sangat kaya raya gitu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Mengapa terjaga gitu? Itu karena orang tuanya yang salih gitu. Bandingkan gitu orang tua kaya raya ya, tapi tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa mendidik anak-anaknya, mewarisi kekayaan sebesar apapun, ini kira-kira akan menjadi sumber kesejahteraan anak-anak atau sumber percekcokan anak-anak? nah ini persoalan gituan bukan berarti kita tidak ha, tidak boleh berpikir apa yang harus kita wariskan tetapi bagaimana kita mewariskan yang banyak dengan cara-cara yang membuat ya warisan itu benar-benar akan mensejahterakan mereka gituan punya sedikit tetapi ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah, mampu bapak menitipkan uh, anak kita, mampu menitipkan warisan yang akan kita wariskan kepada Allah, inilah yang akan menjadi sumber dari kebahagiaan dan kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Itu, nah jadi uh, saya kadang mem, apa, merenungkan kisah ini meriding, itu meriding. Kenapa itu? Betapa bahwa Allah itu tergantung pada sikap kita. Betapa bahwa apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita ini juga adalah digantungkan pada sejauh mana kita mampu bersikap terhadap Allah Subhanahu Wataalla. Ketika kita mampu bersikap ya dengan sikap yang selayaknya sebagai hamba Allah, menggantungkan dirinya semuanya kepada Allah Subhanahu Wataalla, ya tidak semuanya cenderung dihitung oleh hitungan hitungan materi gituan maka itulah yang kemudian akan membuat pendidikan sesungguhnya untuk anak-anak kita gituan kita mungkin tidak mampu menyekolahkan anak seperti orang lain menyekolahkan di sekolah-sekolah mentereng gituan tetapi ketika tiap hari kita titipkan kepada Allah gituan kita doakan anak-anak kita kepada Allah gituan nah inilah yang kemudian akan membuat sebuah apa awal dari masa depan mereka yang sangat gemilang gitu. Saya teringat dengan seorang yang ketika saya di Kairo itu eh, dia bercerita tentang eh, seorang temannya ya. Jadi ada eh, yang sedang dalam di penjara ya. Sedang di penjara itu dia ingat dengan anak-anaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak-anaknya Tidak bisa menapkahi mereka Tidak bisa mendidik mereka Tidak bisa memperhatikan apakah mereka Sholat atau tidak ya, Karena memang tidak memungkinkan itu Akhirnya setiap waktu Dia itu yang kemudian dia titipkan kepada Allah ya, Dia menitipkan setiap waktu kepada Allah Anak-anaknya agar mereka itu Tumbuh kembang menjadi orang yang Mampu beribadah kepada Allah Menuntut ilmu dengan baik keluar dari apa keluar dari penjara dia punya anak kembali ya dia kemudian karena ngerasa dia bisa merawat sendiri itu dia tidak seperti uh, memperlakukan kakak kakaknya itu ketika di uh, dalam penjara itu dia jarang berdoa untuk anaknya karena setiap waktu dia melihatnya setiap akan berangkat kemana akan sekolah dia ngasih jajan dan seterusnya gitu seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah karena langsung bisa e, merawat sendiri anak-anaknya. Selang kemudian sekian puluh tahun apa yang terjadi Subhanallah ternyata gitu semua anak yang dia tinggalkan ketika dia berada di dalam penjara itu adalah anak-anak yang maju sukses semua. Tinggal satu anak yang tidak jadi apa-apa adalah anak yang setiap hari dia klonin itu baru dia teringat ya Allah betapa dolinya aku terhadap anak yang satu ini jadi ternyata kita tidak mampu berbuat apa-apa ya jadi ketika kita pun misalnya apa uh, yang klonin setiap waktu itu itu tidak seberapa dibanding dengan ya uh, karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal sudah ditinggal orang tuanya apa yang beliau katakan ya ada bani Robi' bahsanat Taqdiibi ya, meskipun riwayat ini tidak terlalu kuat ya tapi itu kan sesuatu menunjukkannya bahwa Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang sebaik baiknya jadi yang pendidikan yang paling efektif adalah ya ketika kita mampu menitipkan anak anak kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, Tetap ingat bahwa Allah melakukan apa yang bisa dilakukannya, itu. Emang nah, saya ini yang paling penting, pelajaran paling penting dari ayat 67 ini. Ya. Betapa bahwa kita tidak memiliki keberdayaan, tidak berdaya, ya. Meskipun bisa kita melakukan sesuatu, tetapi sungguhnya tidak berdaya sesungguhnya yang mampu melakukan apa-apa terhadap anak-anak kita adalah Allah dan karena itu mari titipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik ya jadi uh, itu yang pertama ya adalah kisah tentang seorang yang uh, apa terbunuh ya dari bangsa Israel ya. mereka kemudian kembali ya uh, apa uh, kepada Musa Alis Sala ta'annutuhum fissu'ali anil bakarati wa tadhiqullahi alaihim ya, ta'annut itu apa asalnya uh, ta'annut itu artinya adalah mempersulit dirinya mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan banyak bertanya ya, tentang sapi dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersempit uh, apa mereka itu akhbarallahu ta'ala anta'annuti badi israelah Wa kasratisualihim li rasulihim Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang ya, Upaya Bani Israel ya, Untuk mempersulit diri mereka Dengan memperbanyak pertanyaan kepada mereka Kepada Rasulullah Kepada Nabi Musa alaihissalam Lihat Lama dayak wa ala anpusihim Dayakallahu alaihim Oleh karena itu Maka ketika mereka Ya, mempersulit diri mereka, maka Allah juga mempersulit diri mereka sendiri itu. Walau an nahum zah bahu ayyabakorotin kanat lawakat al maukyanhum. Hanya saja mereka menyembeli sapi apa saja, maka itu cukup bagi mereka. Kamal Kola Ibn Abbas, Wahabaidah, Waqiruahidin, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ubaidah dan juga tidak satu ya banyak yang lain yang mengatakan itu alaihim tetapi mereka kemudian mempersulit sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit diri mereka sendiri ya. khawatirillah khususnya pada masa ketika wahyu itu masih turun ini menjadi catatan paling penting dari Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya karena itu ada hadis yang mengatakan la tasalu an asya'a intub dalakum tasukum kalian jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab jawaban itu akan menyulitkan kalian gitu satu kasus ya para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhaji Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dilakukan setiap tahun? Itu kan? <tuh> kan, apakah wajib dilakukan setiap tahun? Ini kan pertanyaan. Kalau dikatakan iya, gimana coba? Jadi wajib setiap tahun, ya. Karena itu maka Rasulullah Sosalam kemudian terdiam, diam tidak menjawab. Ya, mengatakan, kalau saya katakan iya, maka kalian menjadi wajib melakukan haji itu setiap tahun karena itulah maka kemudian muncul tadi itu la taz'alu an asya'a intubdallakum tasukum nah, jadi ikhwati fillah, ya sebenarnya sikap ya apa beragama ini sederhana sebenarnya ya kalau kita tidak cenderung mempersulit diri Insya Allah jadi mudah gitu kan hal-hal yang kita tidak tahu ketika kita tidak mengetahui itu kemudian seharusnya tidak dilakukan kita kemudian melakukan ya karena ketidaktahuan kita Insyaallah akan maafu itu kan. Insyaallah akan maafu tentu saja bukan berarti kita harus berhenti untuk mengkaji, ya kan? untuk mengkaji. karena kita Insyaallah apa ajaran Islam ini kan sekarang sudah sudah utuh gituan tidak akan ada penambahan penambahan lagi gituan nah e, karena itu maka untuk zaman sekarang maka tidak menjadi taanut ketika kita berusaha untuk menggali yang menjadi taanut adalah kalau kita kembali tadi tuh apa seperti pertemuan yang lalu kalau ada yang disebut dengan hailah gituan kita terus bertanya mempersulit tujuannya adalah supaya apa yang kita tanyakan itu tidak bisa dilaksanakan nah itu yang menjadi ta'anud dan itu yang menjadi dosa gitu kan. nah persis seperti motif yang terjadi pada Bani Israel ketika mereka terus bertanya kepada Musa alaihissalam tentang perkara yang akan mereka perbuat itu ya pakolu pakolu du'ulana pakolu ud'ulana rabbakai bayi lana mahi ya ketika mereka diperintahkan untuk apa untuk uh, menyembelih ekor usai ekor apa sapi itu mereka kemudian bertanya gitu jelaskan kepada kami apa itu bagaimana sifat-sifatnya nah, maka kemudian turun ayat innahu yaqulu inna baqaratul lafaridun wala bikrun la kabiratun haramaton wala saghiratun lam yalhaquha alfahlu ya tidak terlalu apa besar tidak terlalu tua ya sehingga dia memang sudah apa sudah tua tidak juga terlalu muda yang belum diikuti oleh alfahlu alfahlu itu eh, apa anak-anak eh, anak apa anak eh, kerbau anak sapi anak sapi itu biasanya di, kita, kita menyebutnya apa eneng, eneng ya kita eneng ya. kalau disuntuh eneng ya kalau di apa Melayunya apa tuh <Siser Zum voi> itu. remaja. Ya. Seperti <Suk> <Suk> anak-anak kerbau di kita itu apa Pak Jana? Anak kerbau itu uh, eneng, eneng juga. Ya. Uh, eneng itu anak-anak-anak-anak kuda, anak apa? Anak uh, kerbau juga, anak sapi juga uh, itu eneng ya. Uh, Nah, jadi maksudnya jadi apa yang disebut dengan Bikrun itu apa yang disebut dengan Lamyal Haquha al-Fahlu itu ya. Jadi dia sudah punya adik gitu kan, Ya, sudah punya adik. Ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu muda, ya. Ini juga dikatakan kamaqalahu abul Aliya was-Sadi wa Mujahid wa Akrimah wa 'Atiy al-'Ufiya wa 'Atu al-Khurasani wa Wahab bin Munahib wa bin Munabbi wa Dhahhak wal Hasan wa Qatada wa qawluhu Abbas aidan demikian juga dikatakan di ibnu Abbas wa qala ya al Abbas awadun bainadhalika yaqulu nisfun bainal kabirati was saghirati adalah pertengahan di antara yang besar dan yang kecil wa hiya aqwa ma yakunu min ya itu lebih kuat daripada ad-dawab dan baqar ad-dawab itu adalah sesuatu yang bisa di apa uh, bisa ditunggangi ya dia uh, dan sapi wa ahsanuma taqun ya dan dalam masih dalam keadaan yang sangat bagus ya wa qala ufiya fi tafsir ali bin abbas faqi'ul lawnaha mm -hmm. faqi'ul lawnaha itu artinya al-saridu as-safra saridu saridatu safra artinya adalah sangat kuning ya kita menyebutnya apa kuning pekat kuning apa Kuning pekat. Takadumin sefrutiha tabiat tu. Ya, hampir-hampir dari kuningnya itu kelihatan seolah-olah putih. Itu. Wakola saidi tasurnaldirin. Etak jabunaldirin. Ya, tasurnaldirin membuat kagum. Ya, orang-orang yang melihatnya. Wakata koala Abu Ali, wakata dah War Robi bin Anas. Demikian dikatakan oleh kotada oleh Abu Ali, kotada Robi bin Anas. Wakola Wahab bin Mu'abbi Idza nazarta ila jildiha takhayyalta annasyi'a asy-syamsi Jika engkau melihat kulitnya maka engkau akan berkhayal bahawa sinar matahari keluar dari kulitnya itu ini saking kuningnya itu ya Wa di dalam Taurat annaha kanat di dalam Taurat dikatakan itu warnanya adalah kemerah-merahan Fala ana hadza khata'un fi ya boleh jadi ini adalah kesalahan di dalam mengejak awkama qawla al-awwal iza qanat syaridatu safra tadribu ila hamratin wa sawadin atau sebagaimana yang dikatakan di awal bahwa jika kuning itu apa sangat apa sangat pekat maka kecenderungannya akan ke merah dan apa hitam wallahu a'lam ya waqala ta'ala innal baqrata syab'alina seterusnya ya baik jadi kenapa di sini disebutkan bahwa eh, apa di dalam Taurat ini adalah kanat hamra dan kemudian ada kemungkinan ada al-khata'un fit ta'rib ya karena di dalam apa di dalam Taurat itu memang kesalahan-kesalahan tulis itu kerap terjadi ya jadi ada manuskrip yang disebut dengan manuskrip kan tulisan tangan, ya tulisan tangan itu lama kelamaan itu menjadi pudar dan karena itu maka banyak kalimat-kalimat yang tidak bisa lagi terbaca, ya. Jadi saya punya pengalaman banyak ketika dulu akan melakukan penelitian mencari manuskrip-manuskrip masuk ke apa ke Darul Makhtutot Al Arabia. Ini apa lembaga lembaga manuskrip Arab itu masuk ke Darul Qutub al-Masriyah itu itu di situ banyak sekali manuskrip-manuskrip dan Subhanallah gitu. saya akhirnya nyerah saya tidak bisa ini untuk melakukan penelitian uh, filologi itu kenapa berat itu kan. membaca tulisan-tulisan abad sekian itu kan. Dengan banyak kalimat-kalimat yang sudah lagi apa yang tidak lagi dibaca itu tidak bisa lagi dibaca itu luar biasa. Nah orang Yahudi itu biasa melakukan itu ya, tetapi dengan tingkat profesionalitas yang sangat rendah itu itulah yang kemudian membuat Taurat itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan-perubahan itu tidak selalu bermotif karena ingin merubah agamanya, tetapi seringkali bermotif karena keterbatasan manusia membaca manuskripnya itu. Nah inilah salah satu yang disinggung oleh e, Ibn Kathir di sini, bahwa terkadang kesalahan-kesalahan itu disebabkan karena memang salah apa? Salah paham, salah eja, gitu kan? e, salah taksir, gitu kan? ini huruf apa gitu. Kan? nah itulah yang kemudian terjadi sehingga ya di dalam Al-Quran disebut adalah sefrun fakir alnoha ya di dalam Taurat disebut hamroun gituan nah boleh jadi jadi sefrun jadi hamroun gituan ini kan beda dikit gituan sefru jadi hamro itu satu contoh gituan jadi yang, yang benar adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini bahwa warnanya adalah kuning pekat ya nah, kuat sekali kan. inal baqorta shahbah alaina mereka mengatakan bahwa sungguhnya apa uh, sahab itu agak sulit ya untuk bisa kita dapatkan itu lika serotiha karena banyaknya pamayiz lana hadihi albaqorta wawasfiha wajalliha lana wa inna insya'allahu ida bay yantah la muhtaduna ilaiha semuanya insyaallah ya kalau engkau menjelaskan kepada kami tentang sifat-sifatnya ya, maka kami akan termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan uh, petunjuk ya, dari menyembelih uh, sapi itu ya qala innahu yakulu innaha baqaratul la dzalul untsirul adwa wa la tasil harfa tadi sudah dibacakan innaha laysat mudhallalatan bilhera bilhera sati ya ia tidak biasa dipakai untuk membaca wala muiddatan disakki pisakya dia juga tidak disiapkan untuk apa e, mengakhiri ya balhiyah mukarramatun hasanatun tetapi ia dimuliakan dan baik Wa qala Razak al Mu'ammar an Qatada musallamatun yaqulu la aiba fihi ala aiba fiha Artinya adalah bukan sesuatu yang ada aibnya ada cacatnya Wa kadza qala Abdul Ali war Rabi wa Mujahid musallamatun Minasyia terbebas dari cacat ya qala al-Khurasani musallamatul qawa'im wal khalq la syi'ata fiha Maksudnya adalah musallamatul qawaim dia berdirinya ajeg gitu kan. Peseknya juga bagus la syatafiha tidak ada cacatnya. Artinya adalah musallamatna syatafiha itu tidak ada cacat sedikit pun apapun bentuknya ya. Pada bahuha wa makad yafalun kemudian mereka menyembelinya dan hampir mereka tidak bisa melakukannya. Qala ha, Ad-Dhahhak ibn Abbas, ai an la yaf'alu." Hampir saja mereka tidak mampu melakukannya. Walam yakun zalika allazi aradu dan itu tidak apa bukan yang itu, bukan yang mereka kendaki, karena hum aradu an la yadhbahuha, ya. <coughs> nah, itu tadi. Karena sungguhnya mereka tidak mau menyembelihnya. Ya, jadi bukan berarti kemudian mereka ingin mencari apa ee uh, Sifat-sifat yang detil tentang uh, sapi yang akan disembeli itu, tapi maksudnya adalah bagaimana agar mereka tidak bisa menyembelihnya itu. Ya ni anhum ahadil bayani wahadil asila wal asbi wal ilzoh ma'adah bahwa illa baghdal johdi. Artinya mereka setelah penjelasan, pertanyaan, jawaban. Hampir mereka tidak apa tidak membuat mem, tidak mereka mereka tidak bisa menyembelihnya kecuali setelah perjuangan panjang wafihad zamun baulam dan ini adalah cercaan bagi mereka watalika andaum lam yakin warduhum idhla taanud dan itu dimaksudkan adalah tujuan mereka semata-mata untuk membangkang walihada walihada maka aduyad bahu nah oleh karena itu hampir mereka tidak bisa menyembelihnya wakaula ubaidahum mujahid wawahab bin munabi wa Abu Aliyah wa Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam annahum ishtarauha bimalin kathirin wa fihi ikhtilafun mereka apa membelinya dengan harta, harta yang sangat banyak dan di sini terdapat perbedaan pendapat baik jadi hadirin rahimakumullah ini adalah kisah ya tentang uh, penyembelihan uh, sapi itu intinya adalah uh, ayat 60 8 sampai 71 bercerita tentang dialog-dialog yang bertanya sifat-sifat uh, dari anak saf itu ya uh, apa uh, satu hal yang tadi enggak ya, ingin apa uh, di luar dari apa yang dibahas oleh Ibnu Katsir ya dari ayat 67 itu ya ketika mereka menyebut qalu atattakhiduna huzwa qala auzubillahi an nakuna minal jahilin ya mereka berkata, apakah Kangkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Yang mengatakan, aku berlindung pada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Ya. Jadi hadirin rahimahkumullah, ini penting sesungguhnya, ya, eh, bahawa eh, membicarakan sesuatu yang tidak penting, eh, ini adalah bagian dari kejahilan. Ya, bagian dari kejahilan. Eh, apa yang disebut dengan jahil? Ya, apa yang disebut dengan jahil? jahil itu artinya adalah didul ilmi. orang yang orang yang punya ilmu ya dia dituntut untuk mengamalkan apa yang ia tahu ya. karena itu maka ilmu fazilah pengetahuan itu adalah keutamaan kenapa menjadi keutamaan karena keutamaan itu yang ilmu itulah yang kemudian diamalkan amal itulah yang akan menjadi keutamaan ya. karena itu maka ketika seorang berilmu dia akan terjauh dari sifat-sifat jahil, sifat-sifat kebodohan. Ketika dia berilmu tetapi dia melakukan sifat-sifat kebodohan itu, maka dia juga disebut dengan jahil, begitu kan. Disebut dengan jahil. Orang kita menyebutnya adalah jahil. Gitu. Nah, jadi kata-kata jahil di kita itu ini sebenarnya adalah bernas, istilah yang bernas sebenarnya gitu. Kenapa? Karena mengacu pada istilah jahil menunjukkan tentang kebodohan. Orang yang jahil itu tidak berarti dia tidak tahu. Bisa saja dia tahu, kemudian dia melakukan itu, ya. perkara yang tidak senonoh itu, ya. Maka dia disebut sebagai orang yang telah jahil gitu. Nah, ini yang kemudian masuk a apa? A'udzubillah yanakuuna minal jahili. Jadi <tuh> dianggap bahwa Pertanyaan siapa yang membunuhnya kemudian turun perintah supaya menyembeli uh, apa menyembeli uh, sapi ini kan dianggap tidak sinkron dianggap tidak relevan ya dianggap ke uh, seperti bersedang bercanda kita bertanya tentang siapa yang membunuhnya dijawab harus membuat apa menyembeli uh, sapi gitu nah tentu saja Rasul ya, Musa alaih salam dalam hal ini Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, beliau semata-mata berbicara dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala sehingga seolah-olah yang tadinya tidak punya relevansi, tidak punya apa, uh, korelasi, tidak punya hubungan itu justru disitulah uh, inti persoalannya, itu kan? Karena itu maka sesuatu yang kita tidak punya ilmu, ya, kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru ini juga uh, menjadi harus apa? Uh, penting bagi kita berarti sikapnya adalah sikap uh, menerima gituan mengkritisi gituan karena tidak setiap informasi itu benar ya yang menjadi salah adalah kalau kemudian tidak tahu ya tidak diterima dulu ditolak dulu nih itu yang kemudian disebut dengan al kibar ketakaburan ya ketakaburan nah jadi sekali lagi bahwa yang disebut dengan jahil di sini adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki hubungan ya tidak benar ya uh, hmm. tidak uh, apa punya korelasi dengan apa yang sedang dibicarakan nah ini masuk dalam kategori sebagai sesuatu yang jahil itu baik ya uh, bapak ibu-ibu uh, sampai disitu Silakan kalau ada sesuatu yang harus didiskusikan Mangga. Baik, silakan, tuan. Halo. Halo. Selamat <laughs> hey, malam. Eh, monggo, silakan. Yeah. Uh, terkait informasi yang kita terima. Uh, nah dalam kegiatan yang seperti tadi, yang dimaksud dengan uh, mencari informasi itu bukan tidak menerima, tapi kita menahan untuk mencari kejelasan atau seperti apa sih? Apa sih? Yeah. Ya, jadi. Uh, Kan kita ketika ditanya itu kadang menari apa e, menangkap itu tidak sekedar dengan pikiran ya tapi juga kadang kita suka dengan hati itu ini maksudnya kemana gitu Nah, nah ini kan suka kadang-kadang kita apa ketika ada pertanyaan kan begitu gitu Nah jadi pertanyaan itu boleh saja detail ya tapi memang karena ingin tahu itu, itu beda dengan pertanyaan itu seolah-olah detail. Tetapi memang tujuannya adalah untuk memojokan itu, itu kan beda itu. Tujuannya memang untuk berkelit itu beda itu. Karena itu maka sikap seperti apa yang harus kita miliki ketika kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu ya sikapnya adalah harus istibsar ya meminta penjelasan ya ketika meminta penjelasan itu dengan memang dorongan kita ingin mendapatkan jawaban yang memadai ya itu termasuk uh, sesuatu yang uh, diperbolehkan ya ketika kita memiliki motif-motif yang lain ya yang E, seringkali motif itu justru bisa dengan mudah ditangkap ya di dalam satu pembicaraan. Nah inilah yang kemudian e, motif itulah yang e, terkadang menjadi penilaian yang buruk terhadap seseorang yang banyak e, apa e, menyampaikan itu tadi itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilontarkan oleh ibanisrael di sini. Gitu. Jadi dari awal nabi musa alaihissalam semuanya sudah bisa menangkap ya dari pembicaraan atas ta'khidunah huzua ya, ini ini sudah lain ini, ya, ini orientasinya lain itu orientasinya sudah memojokkan itu karena itu maka langsung ya A'udzubillah inna kunam jahilin itu ya. pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini benar-benar pertanyaan yang Nabi Musa sendiri juga itu tidak uh, apa bisa menjawabnya semata-mata ia adalah merupakan uh, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika mereka bertanya itu kepada Musa, Musa kemudian menjelaskannya uh, jelas ini adalah juga merupakan petunjuk dari Allah dan uh, itulah yang kemudian uh, disampaikan oleh Musa kepada kaumnya itu ya. kalau tidak ada kita terusin karena apa ayatnya masih nyambung ternyata ayat 72-73 ini Eh, eh, po, boleh silakan, silakan. <laughs> nah, silangan. Ya ini untuk lama-lama belajar ini. yang apa banyak berwayar kan, bujarnya sorangnya saja. Mm -hmm. Dan sampai juga kabar kepada kita tentang perjalanan Islam yang itu, yang kalau di dalam laporan ya tentang kisah banyak cerita kan yang masalah sapi itu jelas teksnya itu Masalah apa? Sahih. Mhm yeah. uh, dalam kisah seorang itu dan juga kisah-kisah yang apa eh uh, cerita tersebut juga di dalam episode tertentu banyak terjadi ada. Mhm. dalam kitab-kitab dir. Nah, uh, bagaimana tentang kisah-kisah yang seperti itu dalam sejarahnya gitu. Kan? Yang kedua, apakah uh, bisa seperti itu bisa dijadikan ya, landasan mobil sesuai kita pegangan walaupun terjadi seperti itu seperti melihat uh, apa, uh, orang yang memakan daging yang mentah seperti itu ya. <tuh> ya. jadi ini masuk ke wilayahnya kita, kita memetakan jadi bidang seperti ini masuk dalam kategori akliat atau samaiat itu. Apakah sesuatu yang bisa kemudian kita tetapkan berdasarkan akal kita, atau semata-mata ia adalah digantungkan pada apa yang kita dengar dalam bentuk dalil atau dalam bentuk riwayat, ya. Wilayah seperti ini adalah masuk dalam kategori goibiyah, hal-hal yang sifatnya gaib. Karena itu maka yang berperan itu bukan akal. Kecerdasan kita itu tidak bisa menetapkan apa saja yang terjadi ketika Isroh Miraj itu. Siapa yang bisa menetapkan apa saja yang terjadi pada waktu Isroh Miraj yang bisa menetapkan adalah riwayat. Ya, riwayat karena itu maka digantungkan pada apakah riwayat itu sohe atau tidak ya banyak riwayat-riwayat yang sohe ya tadi sedikit sampaikan ya bagaimana dengan riwayat-riwayat yang uh, nah riwayat-riwayat itulah yang kemudian memang harus kita uh, apa uh, selidiki ya riwayat-riwayat itu ya, bisa memang merupakan sebuah hadis yang bersifat lemah. Jika yang lemah kemudian banyak jalannya, maka yang lemah itu bisa menjadi hasan li Nah, ini bisa menjadikan pegangan, bisa menjadi pegangan, ya. Karena hadis ini cukup banyak jalannya. Satu sama lain berarti saling menguatkan kalau sudah lemah tetapi jalannya hanya satu atau dua maka ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ya Selain itu ada riwayat-riwayat yang memang tidak berasal dari hadis ya tidak berasal dari hadis ya karena dulu ketika terjadi satu fase sejarah yang disebut dengan harokatul wad'i gerakan pemalsuan ya terhadap hadis itu banyak ya berasal dari para penceramah yang bermaksud untuk memberikan nasihat yang diterima atau untuk diterima oleh pendengarnya ya dia kemudian mengadakan sebuah cerita yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW sehingga membuat efek jerak eh, apa terhadap para pendengarnya itu jadi karena itu maka di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa tidak setiap periwayatan yang palsu itu disebabkan oleh niat buruk. Karena ada niat saleh. Gitu Hanya saja niat saleh itu dengan cara yang tidak benar karena dia dengan melakukan kebohongan <tuh> terhadap Rasulullah <tuh> sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kemudian ketika uh, terbukti bahwa kisah itu tidak benar dinisbatkan kepada Rasul bisa kemudian kita sampaikan lagi kepada orang-orang karena dari dulu juga itu sudah mendap membuat efek jerah tidak boleh itu kan tetap ya nasehat yang baik itu harus diberikan dengan jalan yang baik pula itu Karena itu maka saya tidak bisa memperinci karena riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj juga sangat banyak ya gitu Nah, karena itu maka yang penting untuk kita apa? untuk kita lakukan adalah mana riwayat Isra Mi'raj yang sahih, mana riwayat Isra Mi'raj yang dhaif tetapi mungkin ada jalan-jalan lain dan para ulama pasti berbicara tentang persoalan itu ya. Ini bisa dijadikan sebagai pegangan apa yang kemudian lemah dan apa yang kemudian apalagi itu bukan merupakan hadis yang sesungguhnya dari rasul maka sebaiknya itu kemudian ditinggalkan gitu kan. Toh insyaallah juga ya materi Isra Mi'raj juga tidak kurang e, apa subur ya gitu. E, ceramah berkali-kali juga insyaallah kisah Isra Mi'raj juga tidak akan selesai insyaallah gitu. Uh, itu itu sikap, sikap sikapnya seperti itu aja lah gitu uh, jadi uh, yang soeh-soeh lah itu gitu jadikan sebagai pegangan itu uh, yang abu-abu ya dikutip-kutip dikit ya, tapi bukan pembahasan inti nggak apa-apa lah gitu tapi kalau yang sudah jelas-jelas bahwa ia adalah bukan riwayat ya itu sebaiknya ditinggalkan karena tidak, bijani, tidak bisa menjadi hujah itu dalam bab Isra Miraj. Oh ya, saya ada satu. Saya memang pernah ikut kajian dalam adap-adap pertanyaan mm -hmm. uh, dalam kisah apa penyampaian, memang ayat ini disampaikan. Mm -hmm. Ada pertanyaan itu. Jadi ada kisah satu Nabi sudah sholat berhadap ke makmum gitu. Mm -hmm. Nah, sahabat apa yang perlu ditanyakan? Mm -hmm. Lalu ada siapa bertanya? Ya, Sholawat. Di mana orangtak oh, saya? Memang dia habis kehilangan orangtak oh, itu. Terus, terus Allah menjawab, orangtak oh, kamu ada di sana terikat. Begitu dia memang ada orangtanya. Oh, nah, tapi ada satu lagi yang itu orang bertanya, ya Rasulullah, di mana orang tua saya? Orang tua saya memang dia habis meninggal. Terus, hmm. Rasulullah menjawab, orang tua kamu di neraka itu. Akhirnya orang tuh yang bertanya, umur amam ber tiga hari. Lalu dilaporkan oleh apa sahabat Umar biar teruah dari jawaban kamu itu orang tuh jadi muram sampai sekarang gitu sampai Nabi mengatakan sesungguhnya bapak kamu mana bapak saya yang meradak gitu tapi eh, hadis ini dibawa dalam kitab itu di apa adanya di dalam adab adab bertanya gitu. sehingga si pencera ini bilang eh, maksud nabi atau ibunya di apa orang tuanya di neraka itu bukan sesungguhnya itu karena untuk bisa juga menghibur si pertanyaan yang pertama karena dia menanya terlalu berlebihan iya mm -hmm. iya yeah, yeah. orang nggak bisa menjawab gitu. ke gimana iya iya yeah. nah. yeah, jadi <coughs> intinya kan eh <coughs> uh, kalau adalah saya mengajarkan epistemologi apa uh, pengetahuan itu kan saya berdalil dengan pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi tentang Mata Sya'ah ya, kapan kiamat itu terjadi. Nah jawaban Rasul itu kan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya, tapi ketika ditanya tentang apa ciri-cirinya, kan Nabi kemudian penyang lebar menjelaskan ya. Nah. Dari apa? Dari dialog itu, itu melahirkan satu uh, apa? Persoalan dalam epistemologi di mana uh, pertanyaan-pertanyaan itu kan ada wilayah-wilayahnya. Ya, ada wilayah-wilayah yang memang kita memiliki jawaban, ada wilayah-wilayah yang kita memang tidak punya jawaban sama sekali gituan. Nah, yang pertanyaan juga harus sadar tentang itu, ituan ada wilayah-wilayah yang orang yang ditanya juga enggak akan tahu gitu nggak kan. usah ditanya <laughs> kalau misalnya itu kan betapapun Rasul gitu kan Wallahualam kecuali jika Rasul mendapatkan wahyu dari Allah menceritakan tentang di mana posisi dari orang tua bapaknya itu gitu kan nah jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang apa e, tidak membutuhkan e, jawaban sebenarnya gitu dan karena itu maka para ulama ketika ditanya tentang persoalan ini seringkali kemudian mengatakan walahalam saya tidak tahu gitu sampai kalau misalnya ada orang yang ditanya tentang segala persoalan kemudian semuanya dijawab ini harus yang tanda tanya ini gitu apakah memang dia tahu segala hal gitu nah, sekarang itu banyak saya lihat yang butuh panduannya itu, itu hadis itu enggak dibahas dalam satu bab itu jadi dibahas hadis itu terpisah jadi yang wah oh, kacau jadi berlaku uh. oh, orang menuduh macam-macam sebenarnya hadis itu adanya di dalam bab adab bertanya itu ya? bertanya oh. iya betul itu adanya ada bertanya jadi dia bertanya tentang sesuatu yang bukan hmm. kapasitas bukan wilayah untuk ditanyakan itu Uh, karena Rasul juga tidak tahu perkara yang gaib kecuali atas-peri atas apa pemberitahuan Allah itu ya uh, saya setuju itu gitu jadi masuknya kategori itu ya seperti misalnya pertanyaan itu meskipun para ulama ada yang apa membahas gitu. apakah surga uh, Nabi Adam dulu itu sama dengan surga yang akan kita tempati nanti misalnya uh, coba Gimana jawabnya, coba? Namanya sih sama. Tapi ini Ustaz namanya kalau surat baca ayat ini. Saya sebenarnya kalau misalnya tidak ada penjelasan sebelum sebelum cerita itu bahwa Yahudi itu ngeyel panjang banget tuh. Saya sebenarnya enggak melihat adanya satu hal yang Aneh, artinya uh, melihat ini ada kritikan gitu, uh, Yahudi ini kritis, jadi ketika ada nggak tahu dia tanya gitu, uh, ya. kemudian uh, uh, uh. ini kan di sini kemudian dia melakukan kan, uh -huh. Abah Bahuha, Wamagadu, Yamalon, uh. dia cuma hampir nggak melakukan ini karena nggak tahu dia mau yang mana nih ya begitu, uh -huh. bagi dia itu harus jelas dulu mana yang harus dipotong gitu, selain itu kan dia bilang, nah yang ini nih kan begitu ya. Yang di sebelum ayat. Naji, tampil hak. Ini benar, benar berdatangan uh, ya dengan penjelasan yang hak gitu. Lalu kan. dia melakukan kan, seperti itu. Jadi untuk kasus ayat ini, tuh saya sih melihatnya uh, tidak ada sesuatu yang membuat dia buruk gitu. Yang uh. kritis memang harus kritis gitu ya, nah, seperti itu. Tapi kan memang nama-amal ini niat. Jadi ya, nama -nama begini, ya iya, iya, iya, iya. sesuai dengan niat. Kalau kita lihat terakhirnya gitu. Nah, di ayat ini gitu, toh dia melakukan kecuali, dia kemudian pada akhirnya dia tidak melakukan, gitu. baru itu alasan-alasan yeah. dia, gitu. Gimana kalau berpikirnya seperti itu, Ustaz? Iya, yeah. itu kan makanya tadi saya sampaikan begitu. Jadi yang paling penting itu adalah motif. Motifnya, motif. Ya, motifnya itu emang dia memiliki kecenderungan kritis, hmm. sehingga pengen penjelasan yang detail atau memang motifnya memang uh, ngeyel, motifnya memang nguji gitu. Kan banyak orang gitu bertanya gitu. Uh, Saya kan banyak bisa. Ya, tapi juga di, di, di apa oh, sudah jelas. Tapi kan gini tapi kan gitu. Itu jadi tapi-tapinya itu yang enggak logis itu, yang dipaksakan. Nah, itu berarti ngeyel kalau begitu. Gitu. gitu tapi kalau memang apa penjelasannya, apa uh, alasan atau pertanyaan-pertanyaannya memang sangat kritis dan bagus kan kita juga senang gitu. Nah, seperti itulah gitu, kurang lebih gitu. Nah, terbukti bahwa apa yang kemudian pertanyaan-pertanyaan eh, apa Bani Israil dalam ayat-ayat ini bukan pertanyaan kritis tapi pertanyaan ta'nud. Ta hmm. Itu. Ta'nud. Ta ta'nud itu itu tadi ngeyel gitu. Nah, E, bukan untuk melaksanakan e, detail gitu apa yang menjadi perintah tapi memang tujuannya adalah untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan itu bayangkan misalnya orang dia pembunuhnya gitu kemudian dia e, ingin <laughs> diberikan jalan oleh Rasul gitu tentang siapa pembunuhnya kan pasti dia sadar juga dari awal bakat ke saya gitu itu yang kemudian dia sadari karena itu maka bagaimana caranya supaya perintah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan gitu tujuannya itu karena ujung-ujungnya akan ke itu gitu orang dia yang melakukannya gitu. Jadi ini main kebersihan jiwa gitu sebenarnya <tuh> <tuh> karena memang ada dua hal untuk kondisi saat ini misalnya di masyarakat memang ada orang yang berteriak-teriak tapi mau mencari kebenaran. yang apa dua belah pihak juga aman makanya ya. tidak boleh sudor, kan? <laughs> tidak sebutuhkan <harus sudor. laughs> Coba tadi itu apa seringkali kemudian pertanyaan itu kan uh, suka terkadang punya ada muatan rasa gitu itu uh, muatan rasa itu yang tidak bisa diindahkan itu nah motif-motif itu ada pada muatan rasa itu gitu Uh, saya tidak bermaksud supaya kemudian kita tidak apa tidak muncul diskusi <laughs> <laughs> kalau diskusi kritis itu kan sangat bagus gitu dan tuh saya paling seneng gitu diskusi kritis itu paling seneng gitu. ya cuma ketika misalnya apa di apa di satu majelis misalnya kan uh, ada pro-tatif pro-tatif orang gitu nah kalau sudah pertanyaan pertandingan biasanya kesitu <laughs> <laughs> orang-orang <gulau> juga terkan ada suatu tantang si pula bisa odong loyo siap-siap istri-istrinya bisa jadi gitu. Kadang-kadang gitu Ada proaktiv orang-orang yang begitu gitu. Ya, ya itu juga tidak kemudian harus membuat kita menjadi apa kemudian tidak juga gitu kan. Ya, cuma setiap orang kan kemudian diperlakukan sebagaimana karakter-karakternya. Sehingga saya nggak nanya lagi udah habis nggak boleh nanya, nggak boleh nanya lagi deh, kapok deh. Kau memperankan usaha sendiri, terimaannya lah Pak kasih. Eh deh. Sekai yang saya ngomong tuh sedang ya. muncul gitu ya jadi mungkin beralih ke dialog pertama ah, gitu ya. akhirnya muncul pertanyaan pertanyaan tentang hmm. ya memang tadi saya sampaikan itu tetkahiduna huswah itu penting karena hmm. di situ kan menjadi apa hmm. menjadi poin ya hmm. bahasa kita emang ledek ya gitu nggak kan ya, ada hubungan ya, gitu ya. saya nanya siapa pembunuh kan nyuruh apa, nyembeli es, tak lagi gitu nah, kan gitu gitu yeah. jadi, ini memang bukan daya kritis tapi memang dari awal juga sudah ada confrontasi disitu gitu yeah. lalu kemudian dia ini ya tadi kita juga juga apa kekuatan Nabi Musa Ini terus orang-orang ini gak apa-apa ngeyel kemudian cepet juga gitu bukan kayak tiramun, kalau tiramun kan dia ngeyel Tadi apa istilahnya nggak bisa nabi musa kan tidak yang bisa melakukan panisemen gitu mm -hmm. nabi musa kan misalnya dia nggak melakukan pun kan, eh, mungkin nggak bisa memberikan hukuman gitu kan kepada orang-orang itu tapi mm -hmm. kenapa ya orang itu ikut sama Nabi musa sama Nabi harun itu bersama gitu walaupun sambil ngayel gitu ambil melakukan apa nabi musa 40 hari gitu, mm -hmm. melakukan kesini kangen tapi tetap aja ikut gitu ya apa ya ini yang di ini kau juga makbati di sini dia masih percaya ya artinya emang Nabi Musa ini walaupun allah Nabi itu bukan gitu ya pikiran mereka ini Nabi Musa ini tetap usah diikutin karena tetap ikut deh sampai mencari apa tuh negeri yang dijanjikan itu ya kayak gitu ya ya itu kan apa dia tetap ikut gitu penerimaan orang itu kan ya digantungkan banyak hal ya itu kan hasil akumulasi ya gitu sama juga misalnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurang gimana tuh di apa ditindas, di cacimaki itu di Mekah itu agamanya tidak diikuti gitu. Mereka itu barang di mana? Nabi Muhammad juga di rumahnya gitu nggak banyak ketika misalnya hijrah itu kan apa yang kemudian ditugaskan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Talib selain tidur di tempat tidurnya untuk menyelesaikan mengembalikan barang-barang titipan dari masyarakat kures yang musyrik ya tidak mengikuti agamanya mereka nitipnya nggak ada tempat lain yang bisa dipercaya kecuali di rumah Rasul kan udah gitu ya. makanya kemudian dari awal itu itu kan kalau saya ngasih tahu itu bahwa di apa di uh, di apa di wadi itu itu itu ada tentara yang siap pagi hari atau sore hari menyerang kalian akan kalian percaya enggak saya? Mereka maupun ama jarum la min katiban, kami tidak pernah mendapatkan kamu uh, berdusta gitu. Baru ketika kemudian menyampaikan bahwa uh, ia adalah utusan Allah Sikap Abu Lahab, Alihada jamuatana, Tabban, itu kan baru itu sikap-sikap itu. Nah jadi, <tuh> bahawa penerimaan atau tidak menerima dakwah itu, itu adalah persoalan lain. Ya. Tetapi bahwa keberadaan dan penerimaan ya, masyarakat terhadap seseorang di tengah masyarakat itu adalah digantungkan pada bagaimana kan, ya, orang ini. kita orang ini bisa ada trust, ada kepercayaan di situ, gitu, kan. ada nilai di situ, maka meskipun uh, tidak disukai karena persoalan politik, ya tetap saja akan dihormati. Ya, uh, saya teringat dengan filmnya apa uh, Umar Mukhtar itu, yang ketika Umar Mukhtar digantung itu musol ini kan, apa yang bilang musol ini oh, hormat gitu, suara apa itu? padahal dia digantung sendiri oleh musul ini tapi apa yang dilakukan harus oh, hormat diangkatnya ya, nah jadi ya, bagaimanapun orang seperti ini ini layak dihormati gitu umar motor ini meskipun gitu itu 180 derajat bertentangan dengan kepentingan politiknya gitu tetapi meskipun bertentangan dengan kepentingan politiknya ini di sini ada nilai ya masih punya rasa itu di musul ini ada nilai gitu <tuh> Nah, nilai itu itu ada sumbernya di dalam diri Umar Mokhtar karena itu maka muskipun diperangis demikian rupa ini hormat juga gitu nah itu seperti itulah kurang lebih gitu itu kalau sahabat-sahabat seluruh gimana asal ada Nabi bilang itu ada bilang tapi-nya enggak gitu <laughs> pada sahabat-sahabat itu apa menerima langsungnya di di apa di kalangan para sahabat saya tidak mendapatkan itu kecuali satu usulan yang sangat bagus gituan ketika Rasul pada waktu akan apa umroh itu umroh yang Hudaybiyah itu hmm. ya itu kan nyuruh Umar bin Khattab untuk uh, apa melodi uh, Quraisy menyampaikan tentang rencana kedatangan Rasul dan para sahabat itu hanya untuk berumroh bukan untuk berperang. Kenapa? Karena umar itu adalah orang yang paling ditakuti. Ya, ini pilihan Rasul kepada Umar. Umar kemudian menyampaikan wahai Rasulullah, bukan aku tidak mau. Ya, beliau kemudian bapak menimbang, nah senjata takut dengan senjata cinta ini mana yang paling ampuh nih, menghadapi situasi besar itu beliau membandingkan antara dirinya memang disegani ya, oleh orang Quresh dengan Usman yang dicintai oleh orang Quresh ini kira-kira mana nih yang paling ampuh untuk menghadapi sebuah kekuatan besar beliau melihat bahwa cinta itu lebih ampuh menjadi senjata menghadapi kekuatan besar itu itu ya, kan karena itu beliau kemudian menyampaikan wahai Rasulullah akan lebih tepat jika yang kau utus itu adalah Utsman itu ya, kan karena kan orang Quraisy itu ketika apa menimang anaknya ini apa yang mereka selalu nyanyungkan uhibbuta birrahman hubba quraisy liutsman aku mencintai engkau demi Allah yang Maha Rahman sebagaimana Quraisy itu mencintai Utsman itu ya kan jadi, itu luar biasa itu, sebagaimana kores mencintai Jadi Utsman itu dicintai betul itu, orang sangat dermawan tuh apa apapun yang punya diberikan. Bayangkan itu orang kaya raya dan dermawan lagi, baik hati. Itulah yang kemudian membuat Utsman itu dicintai oleh orang-orang kores -orang itu. Nah, <tuh> itulah yang kemudian membuat Rasul menerima usulan dari uh, apa Ombar bin Khattab itu, sehingga yang diutus itu adalah. Usman bin Afa itu jadi uh, bukan tapi gitu kan tapi adalah uh, bukan tapi dalam arti itu tapi ini adalah sebuah usulan alternatif itu kan. ini yang lebih baik daripada apa yang menjadi pilihan sama juga kan dengan apa uh, dengan uh, siapa uh, Salman misalnya itu kan. wahai Rasulullah apakah ini sudah ketetapan Tempat ini untuk menjadi tempat kita itu bukan sahabat Allah, saya abu ter ya, <tose> yang pada waktu perang Badar itu, <tose> ah, bukan perang Badar itu, <tose> apa di tempat ini atau nyari tempat lain <tose> itu, nah ah, kan pertanyaan begitu, ini tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah sehingga kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur. <ti> Uh, atau ini apakah ini adalah alharbu wal makidah ini adalah sebuah tipu muslihat ya al-ra'yu wal-harbu wal-maqidah ini adalah pandangan engkau ya, siasat ya, dan tipu muslihat engkau dia mengatakan al-ra'yu wal-harbu wal, wal kalau begitu bukan di sini bahaya Rasulullah tempatnya gitu. kita cari tempat yang ada apa air gitu kita pelihara air itu, yang lain kita tutup akhir itu, gitu sehingga kita bisa minum, mereka tidak bisa minum, nah itu. Jadi itu kan berbeda dengan apa yang diusulkan Nabi Rasul, tapi kan tujuannya jelas itu luar biasa mulia sekali, gitu. Kan? Itu. Nah itu set kalau yang disusulnya pas umur itu, itu kan lanjutan cerita Rasul itu enggak sembata nggak boleh ya, atau yang cerita yang lain lainnya jadi pas itu, itu Rasulullah balik lagi ke Medina nah cuman Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut nah, nah kemudian betul. kan mau kan, gak ada yang hmm, mau melaksanakan nah kemudian uh, usaha lama masalah ya yeah, yeah. uh, menyalahkan uh, Rasul ya uh -huh. Rasul Rasul dulu yang Beli cukur rambut <tuh> nah setelah Rasul cukur rambut, melihat Rasul cukur rambut hmm. baru sahabat mengikuti cukur betul. rambut nah itu gimana itu <cekur> betul <rambut>. <tuh> Jadi luar biasa ketika itu Umar, Umar bin Khattab <tik> <tik> ya. Ya. <klihat> ini kan mungkin apa mawakif insania ya, sikap-sikap kemanusiaan ya ketika seorang itu sudah ghirahnya apa semburunya terhadap Allah, Rasul dan umat ini sedemikian rupa sementara sesuatu yang disampaikan oleh Rasul itu bukan sesuatu yang bersifat manusiawi itu. Jadi kan ketika beliau kemudian apa menyampaikan itu ya. Kan pertanyaan Umar bin Khattab itu ya Rasulullah. Bukankah kita itu dalam posisi hak ya? Ya, bukankah orang kafir Quraisy itu dalam posisi batil? Ya gitu. Terus kenapa kita yang hak ini harus mengalah kepada yang batil gitu kan? apa jawaban Rasul? Ya. <tuh> ya. Innama ana rasul tapi saya itu kan hanya seorang Rasul, gitu. Nah, ini ini ini satu perintah yang tidak uh, bukan pertimbangan pertimbangan manusiawi ini. Itu ini adalah satu per, saya bukan saya hanya melaksanakan, gitu. Nah, ini yang belum kemudian apa uh, ditangkap oleh Umar bin Khattab, gitu. Bahwa apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keputusan yang bukan keputusan Rasul sebagai seorang pemimpin tetapi adalah perintah dari Allah dimana Allah memiliki uh, skenario lain itu, kan. ia mendatangi Abu Bakar juga gituan ya, dan menyatakan yang sama Abu Bakar mengatakan dia Rasulullah Nah Abu Bakar juga sudah bisa menangkapnya dia Rasulullah uluoh gituan berarti ada sesuatu nih ya yang kita <tuh> tidak tahu gituan itu yang ketika itu oleh Abu, oleh Abu Bakar sudah ditangkap ya Umar belum bisa menangkap ketika itu itu kan. saking cemburunya, saking semangatnya umat bin Khattab itu. Kan. Nah, sampai pada akhirnya kemudian Nabi eh, tidak ada yang mau mendengar gitu kan. Nah, karena itu tadi bukan motif mereka tidak menyukai Rasul, bukan karena mereka eh, tetapi karena cemburu mereka terhadap agamanya itu, semangat gitu. Kan. Sudah di apa? Sudah dijanjikan untuk umroh sesuatu yang mereka kangen betul gitu kan. eh, Ternyata enggak jadi juga gitu. Kan nah itulah yang kemudian nah, jadi apa yang kemudian menjadi kelemahan kekurangan kekurangan dari umatnya itu itu tidak disikapi dengan sikap arogansi ya sesuatu yang sifatnya manusiawi ini ini kemudian harus di apa di diikuti oleh sikap-sikap manusiawi lagi itu Sehingga ketika rasul itu sudah tidak lagi perlu berbicara, yang penting adalah memperlihatkan dirinya, beliau bercukur, kemudian menyembelih ternaknya dan beliau melakukan itu. Orang kan itu bahwa keprinsania ini sikap-sikap kemanusiaan yang kemudian langsung bisa dicerna oleh kemanusiaan lagi gitu. Nah, jadi ini adalah ke apa? Kehebatan ya apa? Kepemimpinan rasul bersama para sahabat ya gitu kan. Lah. Uh, dan karena itu maka uh, seringkali kemudian yang dituntut itu kan bukan hanya satu pihak. Yang dituntut itu bukan hanya pihak pemimpin, bukan hanya pihak apa rakyatnya, umatnya, tapi juga memang dua belah uh, pihak. Gitu. Sama juga para sahabat satu sama lain juga begitu. Gitu. Sebab ketika siapa sahabat yang menawarkan istrinya itu, itu melawarkan rumahnya, itu saya punya rumah dua coba kamu pilih mana yang kamu sukai Saya punya istri dua coba kamu lihat di mana yang kamu -co Coba kalau disikapi dengan sik sikap praktis, itu kan. oh ya sebentar ya nanti lihat-lihat dulu kabarnya. <ruh> ketika disifat saya punya isri dua, coba kamu lihat coba nah, lihat dulu gitu dia, dia pilih yang paling cantik gitu kan tidak begitu gitu jadi sifat isar ternyata diimbangi dengan sifat muru'ah, bayangkan gitu ya, muru'ah kalau isar disikapi dengan rakus abis tuh yang isar itu ya tapi yang tidak ini isar disikapi dengan muru'ah gitu jadi tidak ada yang merugi di situ dan tidak ada yang kemudian tercedera itu harga dirinya. Gitu. Nah ini model-model gitulah. Jadi harus timbal balik kita harus timbal balik hal-hal yang memang apa menjadi kelemahan satu apa satu pihak ya, diimbangi dengan kelebihan yang ada di pihak lain. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya itu saling melengkapi dan ter, ter recovery lah keseluruhan persoalannya. Bisa, hmm, lanjut nih definisi sahabat kan kayak gimana ya kan gini bisa kayak perang uhud ya mm -hmm. ada beberapa ratus orang yang nggak mau kan balik mm -hmm. lagi pasukan itu kan yang harusnya diajak rasul perang mm -hmm. itu balik lagi nggak mau yeah, ya karena apa gitu akhir kan dia jadi apakah yang kan kalau kita de lihat definisi sahabat ini kan orang yang bertemu rasul yang meninggalnya masih islam Islamnya kan, mm -hmm. gitu yeah. nah nya yang yang yang yang ingin maksudnya nih yang yang yang orang-orang ya, orang-orang yang ketika dia berperang dia balik lagi, kan pasukan banyak kelompok 300-an atau apa gitu. Ini dia. Jadi tetap gitu atau pertanyaannya seperti gua. misalnya gua. ya Abdullah bin Ubey bin <coughs> Salul. <coughs> ya. Dia kan orang yang paling terkenal lah mewakili kelompok itu kan. orang-orang <coughs> uh, munafik gitu kan. <coughs> Nah, Rasul Munafiq, dia kepalanya orang munafik Kira-kira sampai sekarang disebut sahabat nggak? Disebut sahabat nah. nggak? Nah. <laughs> Jadi orang-orang munafik itu, itu tidak disebut sahabat Rasul hmm. itu Tidak disebut sahabat Rasul hmm. ya. Jadi yang 314an itu, nah. yang pulang, yang kabur itu nah. Nggak ada disebut sahabat Rasul nah, Nggak disebut sahabat Rasul Ya, karena sahabat rasul itu adalah orang yang bertemu dengan nabi dalam keadaan iman meninggal dalam keadaan iman sekarang bertemu dalam keadaan munafik mati dalam keadaan munafik ya, memang kemunafikan di dalam hati tidak terlihat ya tapi kan para sahabat juga tahu ciri-ciri orang munafik itu gituan sehingga eh, apa khaibin malik ketika eh, ditinggal atau berada di madinah ketika para sahabat itu semuanya sedang berangkat ke Tabuk. Apa yang beliau katakan? Saya sedih gitu. Keluar rumah gitu. Yang saya dapatkan itu adalah orang-orang yang saya temukan itu adalah anak-anak ya, perempuan, laki-laki yang sudah tua atau orang-orang memang sudah dikenal sebagai orang-orang munafik. Gitu. itu orang-orang yang apa ditemuinya itu, tidak ada sahabat Rasul yang tersisa kecuali dirinya dan tiga apa bersama dua yang lain itu gitu kan. nah jadi laki-laki yang ditemuinya itu itu orang-orang yang apa ada di, bertemu dengan uh, Kak Abid Mali ketika itu adalah orang-orang yang tadi itu dikenal sebagai memiliki sifat-sifat kemunafikan itu nah mereka itulah yang tidak disebut sebagai sahabat Rasul meskipun memperlihatkan seolah-olah mereka adalah sahabat kita jadi pada akhirnya tidak disebut sahabat karena itu maka Sebenarnya anggapan-anggapan si itu mengada-ngada sebenarnya. Gitu. Hmm. Mengada-ngada. Ada ada foto-foto eh seorang. Anak-anak kan bisa ada disilakan ya seperti misalnya eh derajat ini wahid dari Allah Pak Ya, hmm, ya yeah. yeah, maksudnya berhenti nih berhahaha. Tidak usah dijawab. Kesimpulnya di sini. Ya. terapkan di luar. Supaya kita juga kalau nanya nggak mau manjain amat. Nggak, <Siterasuk> nggak <Siterasuk> ya juga, nggak Hati-hati kalau orangnya kasih begini. Iya e <Siterasuk> intinya memang ya, tidak setiap yang uh, kan ada hadis yang mengatakan kafabil mardi isman an yohadithabi kul lima samin cukuplah seorang itu berdosa ketika dia cenderung menceritakan setiap apa yang pernah dia dengar itu uh, orang yang bijaksana itu adalah orang yang membicarakan tentang sesuatu yang penting ya pada waktunya kepada orangnya itu tidak penting udah itu ya. masih pentau itu penting tapi ini belum tempat belum saatnya nah, udah berhenti itu ya sudah saatnya ini benar tepat orang nah baru disampaikan itu Kaidahnya begitu ya, ya. Tapi kan yang berbicara, berbicara juga tidak selalu kemudian bisa menangkap itu kan. Ya. Ya, karena itu maka apa yang ditanyakan jika memang itu dianggap penting dan benar ya disampaikan. Meskipun kadang eh, tidak ada urusan dengan apakah eh, ini bisa melaksanakan ketika ini atau tidak. Ya, seringkali kan itu di luar pertimbangannya. Gitu. Ya, itu satu. Jadi yang kedua, eh, ada hal-hal yang ini sebenarnya paling penting. Ada hal-hal yang memang... Sebenarnya perkara itu tidak mungkin diketahui gitu. Tapi seringkali ya karena takut dianggap <tuh> tidak tahu dijawab juga gitu. <tuh> itu yang seringkali itu yang sebenarnya musyilah. Gitu. Eh uh, ini yang ber bertentangan dengan jawaban Rasul mal mas'ulu anhab bi'lam minnas. Saya tidak tahu gitu. Uh, itu bukan bukan apa bukan wilayah kayak uh, gitu. Nah uh, Nah, ini ya seringkali kemudian kita harus uh, apa? Uh, karena itu maka kalau kita cenderung kalau misalnya ada seorang yang ditanya kemudian jawabannya sudah berbelok-belok gitu kan. Uh, sudah uh, apa istilahnya itu struktur uh, logisnya itu struktur logikanya sudah tidak nyambung ini ada sesuatu ini gitu. Gitu. Baik gitu. ya Baik, saya kira cukup ya. Kita uh, doa dengan doa kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdih alshallu alla warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh